Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada Dan Ibu-Ibu serta Bapak yang hadir di studio Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini Tentunya di Mama dan Aa. Alhamdulillah, kabarnya gimana Bu? Berkasi. Sehat semuanya Ibu ya? Berkasi. Alhamdulillah, iya Di pemirsa dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di studio kita sebagai manusia itu sudah pasti tidak luput dari yang namanya berbuat salah. Nah kita juga berbuat dosa tentunya sesama manusia tetapi ada proses maaf dan memaafkan. Nah ibu suka minta maaf gak kalau salah? Suka Suka maafin gak? kadang-kadang nah, sih ngomongnya iya udah gue maafin tapi gue enggak bisa lupa. Iya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut tentang bisa memaafkan, tak bisa melupakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassolatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Uwasobi Ajema ini bisa memaafkan, tidak bisa melupakan. Siapa diantara anda yang hadir di sini yang tidak pernah berbuat salah, ngaco? Semua kita pernah berbuat salah. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kemudian kita meminta maaf kepada orang lain, pertanyaan saya, mau dimaafkan atau tidak dimaafkan? mau ini maafkan. Kalau kita melakukan perbuatan salah, meminta maaf kepada orang yang pernah kita menyakiti hati mereka, tentu mau dimaafkan oleh orang tersebut. Pertanyaan saya, ada gak orang yang tidak mau memaafkan kesalahan kita? Ada. Banyak. Namun orang yang bertakwa, Allah berfirman, "Wal qadiminal wai" Walaafina aninas wallah yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Lalu berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Omongnya gampang. Mm -hmm. Tapi dalam kenyataannya. Yang ngomong saja belum tentu sanggup melaksanakannya. Boleh jadi ada orang yang berbuat salah. Untuk meminta maaf kepada orang sangat mudah. Tapi memaafkan kesalahan orang itu yang berat. Orang berbuat salah minta maaf. Gampang gak? Gampang. Tapi orang yang disakiti untuk memaafkan belum tentu gampang memaafkan. Klasifikasi dari kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan di mana melakukan kesalahan. Ini menyebabkan orang tadi bisa memaafkan. Ataupun tidak bisa memaafkan. Makanya Al-Quran menyatakan. Pak Pu Waspahu. Maafkan kesalahan orang. Lapangkan dada kalian. Orang boleh jadi. Iya deh gua maafin. Tapi gak bakal gua melupakannya ya. Ingat. Maafkan saya ya. Iya, gua maafin. Cuman sampai kapan kelakuan lu gua nggak lupa. Kenapa? Segala yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menggalaukan, itu semua pertama masuk ke memori jangka pendek. Lalu masuk dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Dengan kudrot irodat Allah di memori jangka panjang. Ini semua yang sudah ada tidak akan hilang. Di sini. Tidak akan hilang. Tapi dengan berjalannya waktu karena banyak masalah. Ini tidak hilang. Tetap ada. Makanya selalu dibilang. Jangan ngorek-ngorek masa lalu. Mungkin dia sudah tidak ingat begitu diomongin, kebayang lagi nggak? Yeah. itu dia yang disebut memori jangka panjang itu di sini. Memori jangka pendek masuk ke memori jangka panjang di memori jangka panjang disimpan sedemikian rupa dan dengan kudat iroda daripada Allah Subhanahu Wataala yang namanya memori jangka panjang itu kapasitasnya luar biasa besar selama hidup tidak akan lupa. Saya tanya Anda. Pernahkah sekarang. Kalau saya tanya dengan Anda. Waktu Anda anak-anak. Misalnya pernah kecebur. Pernah digebuk sama nenek. Pernah nyolong mangga, Ada gak ingatan Anda terlintas di situ? Ada. Itu yang disebut dengan memori jangka panjang. Sudah berlalu puluhan tahun. Tidak akan hilang di benak kita di sini. Tidak akan hilang. Makanya, boleh jadi kita memaafkan kesalahan orang, tapi melupakannya itu yang berat. Caranya bagaimana? Jangan berusaha untuk mengingat-ngingat. Karena sekali lagi, yang namanya sudah masuk ke memori jangka panjang, sampai mati tidak akan lupa, kecuali kalau Anda amnesia. Caranya, jangan ngorek-ngorek masa lalu. Makanya salah kalau ada manusia misalnya suami istri menikah. Suami punya masa lalu, istri punya masa lalu. Tiap berantem dibilang Allah lu dulu juga. Dulu juga artinya ngorek-ngorek luka yang lama. Basah lagi, basah lagi yang paling akhirnya gedek seumur-umur. Begitu hadirnya Allah Robbana ma'holakta haza batila. Yang Allah ciptakan gak sia-sia. Otak manusia memori jangka panjang sini, Mata manusia yang ke depan. Kalau kita pengen maju. Jangan suka ngorek-ngorek masa lalu. Coba. Kalau kita ibu deh dengan suami istri. Ngorek-ngorek masa lalu. Kalau yang inget itu adalah kebahagiaan. Dengan pacar yang dulu. Kira-kira anda cembokur apa cembokur? Oh. Ya kan? Ibu ngorek-ngorek masa lalu suami. Suami cengar-cengir. Bahagia. Ingat. Bokinnya yang dulu. Ibu sembel gak? Ya. Makanya jangan ngorek-ngorek masa lalu. Ibu bisa cemburu hmm. jadi sakit hati sendiri. Atau barangkali. Suami yang ibu marahin tuh. Yang teringat selalu yang jelek. Kasian suami menderita lagi. Udah tutup lukanya, terluka lagi. Jadi yang namanya memori jangka panjang sampai mati tidak akan hilang. Tapi caranya adalah dengan jarangan mengorek-ngorek masa lalu. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita. Yang pertama tentu kita. Harus bersabar. Pers, bersabar ini pekerjaan yang sangat mulia. Walaupun dalam Islam ada hukum kisos. Boleh kita membalas. Tapi yang setimpal itu bersabar. Kemudian kalau kita sudah bersabar. Apalagi kita bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Ini adalah penghambaan sebagai seorang hamba. Kenapa? Apapun yang terjadi atas izin Allah. Maar als je musibatin illa de Wa bent, dan is het niet Wallahu bikulli moet alim. Musibah yang menimpa kalian Je atas izin daripada Allah. Siapa yang Je kepada Allah hatinya mendapatkan petunjuk. Dan Je mencatat segala yang kalian kerjakan. Jadi... Kalau misalnya ada orang lain berbuat salah kepada kita, yang terbaik dimaafkan oleh kita karena kita pun kalau berbuat salah kepada orang orang lain pengen dimaafkan, benar nggak? Jangan baged amat, orang minta maaf melengos. Hmm. Ini ma amalki kadang-kadang cuek, mertua koret, hmm. ma ipar judas, hmm. kamu tetangga melengos. Hmm. Di pengajian yang aneh diajak salaman, kagak lihat otaknya di mana tu manusia kita harusnya berpikir kalau kita melakukan kesalahan kalau kita sudah minta maaf tidak dimaafkan orang bagaimana perasaan kita makanya Islam mengajarkan pau waspahu maafkanlah kesalahan orang lapangkan dada kalian jangan sekali-kali menyuruh orang melupakan daripada peristiwa yang lalu tapi hindari jangan dikorek-korek masa lalu ...agar kita bisa memaafkannya dan melapangkan dada kita, bukan melupakannya. Karena apa? Kalau Anda masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, artinya belum ikhlas memaafkan orang lain. Baik, itu dia Tafsia Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Dan temanya adalah bisa memaafkan, tak bisa melupakan. Ya. Ibu-ibu yang hadir di sini silakan dipersiapkan pertanyaannya nanti ada giliran ibu-ibu untuk bertanya. Tapi sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi disini, di sini di Mamah dan Aa. Bersyukur. Kalau kita menyadari bahwa kita manusia biasa akan melakukan kesalahan ketika orang lain berbuat salah kepada kita, Segera kita maafkan. Harapannya kalau saya berbuat salah kepada orang, orang pun memaafkan saya.